Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan kita akan bersama-sama di sini mendengarkan tausiah sampai pukul 11 ya. Sebelum dimulai acara ini, saya seperti biasa akan bacakan dulu surat Al-Mujadilah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi Rahmani ya Yaaiuhaldina Amanu Idana Jai rasul, Idana jaitu Rasula Pakadimu Baina Yadaina juwakum Sodako Zalikawa Irulla Kumwa Athar. Fa ilham ta jidu fa innaulaha artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang hai orang-orang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin Sebelum pembicaraan itu Yang demikian itu Lebih baik bagimu dan lebih bersih Jika kamu tidak memperoleh Yang akan disedekahkan Maka sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Maha benar Allah dengan segala firmannya Nah itulah jadi yakin ya Itu bukan kata-kata saya Bukan suruhan saya Untuk kita bersedekah Tapi memang ini himbauan Allah Agar apa yang ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat Jadi nanti kita mulai kelilingkan sambil mendengarkan tausiyahnya dari Ustadz Evi ya. Untuk itu, mangga untuk Kang Evi silahkan untuk membawakan acara ini Terima kasih untuk kehadirannya Dan mari kita sama-sama mendengarkan tausiyah dari Ustadz Evi Effendi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukrolillah Puji syukur Hanyalah untuk Dan miliknya Hamdan wa syukrolillah Tafsirnya Biar tidak mau tiftafsir Biar fakta data Kenyataan itu pun Berawal dan berasa dari sisi Kehendaknya Hamdan wa syukrolillah Kepan ini menuntun dan menuntut kesadaran Tidak hanya rame di mulut tapi harus cerdas di pikiran berangkat dari beningnya hati dalam berkeimanan bahwa apapun digenggam oleh Allah siapapun diurus olehnya jutaan triliun sel dalam tubuh kita pun dikendalikan oleh kekuasaan dan kekuatannya Alhamdulillah ini maknanya luas sekali tidak hanya puji syukur milik Allah kenapa kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena semua kita akan kembali padanya. Subhanallah la ilaha illallah wa shallallahu 'ala Muhammadan nabiyya ba'dah. Qoyyibadallah itaqullah aqwa tuqati tamutun illawan muslimun. Saya ingin pengajian ini berdasar tidak hanya Biwi rame, hati jempe, otak pre, efekna karena gawe talalangke. Maka murek balik tong diengke-engke. Sekedengdi jadi bangke. Dokter os aja maut bu. Maka harus ada landasannya. Ustad mau ngebahas tema apa kali ini? Buka al-arab 179. Biar tidak tersesat kita. Tafsirnya itu. Maka Ustadziden bisa dibantu. Boleh biar signifikan baca Qur'annya. Harus dikasihkan ke ahlinya Surat al-arab 179 Auzubillahi minas syaitanir rajim Lahum kulubun la yafqahoon bihaa. Walahum aayunun la yubasirun bihaa. Walahum aadhanun la yasmahoon bihaa. Aulaiika kal an'aami bal hum aadol. Ulaikahumul ghafilun Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam Banyak dari kalangan jin dan manusia Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lengah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya berlindung dari kelengahan kelalaian eh uh, penyebab kecelakaan Bu Pak itu gara-gara satu kata lalai maka penting memperhatikan rambu-rambu ayat-ayat tanda-tanda Al-Quran bukan jadi petunjuk itu lil mutakin kalau kitanya takwa sepintar apapun orang kalau nggak ada takwa, nggak ada takut ke Allah Al quran nggak ngaruh seperti satu ketika di Jakarta ada manusia di demo 7 juta orang Dia pintar tapi tidak takwa. Jadi a'anzar tahum am lam tumzirhum mau sedunia ngedemo juga karena enggak takwa kurang enggak jadi petunjuk. Padahal kalau salah saat itu Gentle, naik ke panggung ya saya merasa bersalah. udah selesai. Fenomena apa ini? Qatama Hati yang dikunci dan terkunci. Maka ada pertanyaan di Quran surat Muhammad ayat 24. Saat bukasat. Kenapa manusia tidak pernah hatinya betah menerima ayat-ayat Al-Quran? Nanti kita akan bongkar dengan diagnosa tema kita kajian pada pagi ini. Afalaya tadabaruun Al-Quran. Kenapa hatimu tidak pernah mentadabari quran Tadabur itu membaca, tafakkur, melihat ayat yang tersirat, tadabur yang tersurat. Nanti sikapnya tasyakkur sikap lebihnya tadakur merenung. Ada, Ustaz. Am fala yatadabbarun Artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Kita buktikan kebenaran ayat ini. Pertama bangun tidur yang pertama dipegang apa? Jujur. Saya juga begitu. Tapi jangan berburuk sangka, yang penting HP-nya ada Qur'annya, betul tidak? Saya kemarin jalan-jalan di BC, kayak strika mondar-mandir, orang semua kenal. saat naon sih pulang anting wae, diga stika, muter-muter konter. Nyari naon sih? Nyari Qur'an yang ada HP-nya, saya bilang. mau aya tutat tad, HP ayah Qur'anan loba. Hati-hati dengan HP yang ada Qur'annya. Bukan melarang Al-Qur'an ada di HP, kebawa ke air ke bawah pipis ke bawah BAB itu yang menyebabkan nujiat fi barakatil wahyu dicabut keberkahan wahyu karena kitanya udah nggak sopan terhadap Al-Qur'an. Tempat yang dilarang Quran dibaca itu dua, satu kuburan, dua toilet. Sekarang orang pipis bawa software Quran, Quran bukan tidak dibaca hari ini. Oh, uh, hafid banyak di Bandung. LPTQ gede di Jungbrung, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, pengajian di mana-mana. Tapi ngaji nana tengah jenis gitu loh, yang ada ngaji jadi rame. Winuh parkir ngaji teh kemana ngaji? Selebihnya ngaji har. Gaeq diuk Bismi Allahumma ayam Bismi Salah doa, tidak proporsional. Ya hati-hati dengan tihang dan tembok di masjid itu. Ya kita dituntun dan dituntut untuk jadi cowok tulang lunak. Ya tidak bisa menopang tulang punggung. Apalagi menopang jadi tulang punggung keluarga ya. Kalau ngajinya sudah bersandar nggak apa-apa pak. Yang sudah mah sudah lah. Itu takdir pak. Itu kapling termahal pak. Kalau Jumatan, pak. Ya, nyarande area ya. Ada yang ngajinya itu ngajik jerik, ngajiher tidur. Ada yang ngaji brut. Hmm, apa itu ngaji brut? Ngobrol ah. ngomong, gelu ngomong, oh, ya ustaz ya pite, berminyak keningannya eh gak motoran, aku cowok Pertamina ya jadi berminyak eh hati-hati ya, jangan menghina orang cewek sekarang lebih memilih cowok yang goreng banget daripada cowok goreng milik Ustaz Epi nggak kaset cuman laku daripada anak-anak widata GGM, ganteng-ganteng mubazir banyak yang single ini jomblo pisabililah karena hidupnya banyak syarat Mesti cantiklah, mesti kaya lah Mesti berketurunan baik-baik Siapa yang tidak ingin Punya istri seperti Khadijah Bapak ingin punya istri seperti Khadijah Bapak tuh nyebut ingin Nyebut inginan tekuat Aya si ibu melong <tavismi> a, -a, a mau punya istri Seperti solehnya Fatimah Ngenteng mesti Ali Can Istri aja pengen Kayak Khadijah, kelakuan kayak Abu Lahab Mimpi keles harus berimbang dong, mobil aja di balancing terus ada ganteng, cuma gentle dan ngangenin, itu aja masalahnya mah udah ganteng cantik mah relatif, no mutlak, no goreng mah eh, persoalannya, kita sama-sama punya hati, kata Mita di lagunya dimana ada cinta seperti ini kalau cinta munculnya dari hati, itu akan hati-hati mengambil keputusan ketika mencintai bukan karena fisiknya saja dia akan lelah, kalau kau kejar fisik, cantik ganteng dan gagahnya, kau akan lelah karena itu terbatas, ada kadar luarsanya tapi kalau dulu ibu-ibu cantiknya cember nih kalau sekarang cember, gue bu <SILENCIO> ya malahan dari sunatilahi tabdila Sunah Allah tidak berubah cuma persoalannya mau paham nggak? nah nanti, tadi kata ibu MC untuk paham ini harus ada kampus widyatama memahamkan itu, apapun segmennya termasuk kajian kita pagi ini karena bentuk indikasi seorang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika ada hadis wama yuridillah bihi koyran yufak kihupidin terindikasi ini diberi kebaikan dia dipreferensikan yufak kihupidin paham terhadap agama maka cari cowok yang paham agama per per bidat jadak jangan hanya ganteng kayak dan turunan baik-baik sok Ibu kasih pilihan mau jodoh seperti apa yang belum punya jodoh khususnya nih ada cowok tuh ganteng pinter strata sosialnya lumayan berpendidikan berposisi cerdasnya luar biasa cuman gede amek yang pedit di satu sisi aya di lalaki teh berminyak penek banget nah yang saya dijelaskan mau ditafsir lah ya Romeren bodoh miskin tapi soleh ejeng bagir sok rek mana sok orang media tamah harus berani mengambil keputusan nggak ada kebingungan di sini hidup adalah pilihan tidak ada yang sempurna kenapa donat bolong tengahnya kenapa karena hidup nggak ada yang sempurna yang sempurna itu hati Ustaz Debi buat kalian itu aja yeah. kan dalam ilmu matematika ada Kotak persegi panjang berapa sudut? Empat. Kalau segitiga berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir. Saya nggak mau jadi benda yang tiga tadi. Saya maunya jadi lingkaran biar nggak putusnya sama media tama. <tik> Oke? Okay. Ingin yang sempurna? Di mana barangnya? Memajikan istri pengen kayak Khadijah, kitanya udah kayak rasulullah belum? Nuh tadi benghar, pinter, strategisosialna juara, modis, tapi gede amek, jeng pedit. Daulin ke PPJG te ngeenä tu Menta loba Anu salahkinah ganteng Pemajikana begang Ngabatin Nyabak gamis langsung tong Runtah Tapi <tabii> beda ejeng jangka tadi Miskin Berminyak terjelas bengitnya Ngan soleh Walaupun bodoh Tapi soleh jangbagen Ulin ke pasar baru sama istrinya teh Pegang gamis Apa mamah mau Langsung komena teh ngeenä kena teh Iya iya Berapa biji, satu menanggung semua aja. Padahal miskin. Padahal miskin dan bodoh, tapi bager genanya karena Athena. Ya, bapak, aslinya semua hari aya artos, mah. Kan miskin. Life is never flat. Nggak ada. Hidup itu tidak seperti apa yang anda pikirkan, tapi seperti apa yang dijalani. Tonggah hayal. Laisal iman bittamani. Ingin masuk surga. Wajah-wajah perindu surga ini. Mau masuk surga mau? Mau. mau masuk surga kelihatan saya punya teman selebritis, aura kasih. Kalau lihat aku di sini aura kasbon. Semua juga ingin masuk surga. Yang malas itu perginya. Mentak saya mah kalau ada yang ngebenci Ya Allah jangan kok apa-apa kan dia. Karena Rasul pun pernah diludahi tapi tak membalasnya saking mulia ahlaknya Aku juga belajar seperti Rasul ya Allah. Biarkan yang menghater, mencaci, memaki, mendangki, menciye, biarkan ya Allah, jangan kau apa-apakan dia, semua akan ciye pada waktunya. Ya Allah, jangan kau apa-apakan orang yang menzalimiku. masukkan dia ke surga ya Rab, tapi jangan terlalu lama, kalau bisa sekarang juga. Pembunuhan yang syariah, ya, ibu tahu kasus Adam? beliau dulu di mana sama Hawa di surga, di surga. gitu di neraka nanti di akhirat ada dua tempat varikon bilzana wah varikon bilzain semua ingin surga Adam tuh dulunya di surga Hawa di surga tapi kenapa diusir ke dunia tahu penyebabnya tergoda oleh setan diuji oleh satu larangan Allah la taqra sejarah. jangan kau dekati pohon itu di wisu, dibisik-bisik sama istrinya Kang aku barusan ketemu makhluk namanya iblis katanya pohon itu kenapa nggak boleh didekati karena pohon itu bernama Khuldi Khuldi itu abadi jadi kalau kita makan pohon itu kita akan abadi di surga dan Allah nggak suka kita abadi di surga kalau Adam kan berpikirnya logik kenapa namanya Adam? karena Adam maunya kalau Hawa, kenapa namanya Hawa? Hawanya curiga Aku curiga jangan-jangan bener. Beb, ke kawa, ke Adam, ngomong. Sok, atau opi, weh. Asa'an. <tuhir> Cenah. Adamah dimuntahin lagi jadi jakut. Perempuan mah ditelen jadi etah. Maka terkena dengan istilah buah holdi. Nya. Kontennya apa ini? Sedang tenang senang full facility di surga satu larangan dilanggar offside diusir ke dunia kita anak cucu Adam ingin ke surga ingin <gulau> berapa larangan yang sudah dilanggar kenapa pede masuk surga punya orang dalam untung media tama ngadain program ya keren banget tadabur Al-Qur'an maka tadi Ustaz Dedden buka surat Al-Arab 179 walaqad darakna aku Sediakan sungguh Lijahan nama Bagi para masyarakat Jahannam Siapa mereka? Minal jinni wal insi Dari bangsa jin dan jun Kan dulu ada sinetron, jin dan jun Ya, jun itu manusia Manusia yang seperti apa? Lahum kulubullayab kohu nabiha Diberi hati Tapi tidak berhati-hati kenapa hatimu surat muhammad ayat 24 harus valid ya dan harus reverence ya kenapa hatimu sulit sekali dimasuki quran karena di hatinya loba benda magic jair, magic com hammer, harley, romari, pakaian, gamis, hijab bala lo nggak mau masuk ke hati yang banyak urusan keduniaan heh dunia aku ciptakan untukmu, kau diciptakan untuk akhirat tapi berapa persen orang yang berpikir tentang nikmat dunia Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Benar gak? Banyak orang yang punya perusahaan kain, distro fashion, pabrik kain tapi tidak sadar kalau kain kafannya sudah ditenun. Banyak orang yang koleksi di rumahnya mobil-mobil build up, Lamborghini, Harley, Hummer dan lain sebagainya, tapi tidak sadar kalau kerandanya sudah menunggu. Ada nggak orang yang koleksi mobilnya lengkap? Dia punya koleksi keranda. San, saya sama kalau mau kek. Okay. Ayat keranda metik silver. Kuncinya sudah saya pegang. Apa maksudnya ini? Ini keras hati. Maka afala ya tetep baru Kenapa? Dia ada kajian nel'quran. Am'ala kulu bin akfaluhatum. Memang hatimu banyak kepentingan. Tidak karena Allah. Tapi karena oleh. Oleh karena dan karena oleh-oleh. -ole. Kalau ngajinya karena Allah, saya ngaji belum mulai, konsumsi udah dikasih. Itulah kelebihan karena Allah. Lagi nyangkul, ketemu belut, ambil jangan. Ambil, efek samping, multiplier, efek, impact. Nah ini, ini kelompok jomblo ceria, ya. Ngajinya karena Allah, tiba-tiba pulang ngaji dapat jodoh, ambil jangan. Etah karena cuka, coklat, tanyakanlah bogo hunte, ambil tanya dulu mau enggak ini masalahnya beda dengan konsumsi kalau jodoh itu konsumsi hati ya barang siapa Allah tujuannya nih saya dunia melayani udah niatkan karena Allah tapi jangan lupa rumusnya rumus Rasulullah karena yang paling paham ayat-ayat kan Rasulullah maka di surat Muhammad ada pertanyaan yang retoris ingkari tidak perlu jawaban tapi perlu sikap ya tetap baru nalquran amal akhlubin aqbaluha. Naasih sejuta alasan untuk baca Al-Qur'an itu selalu disiapkan. Bu kunaon teh ngaos? Ustaz Abiman teh budak, jadi di rumah sibuk sendiri jeung nutu boga budak. Pek ngaji teh alasan teh budak, ngopeul kunyali ra, popoe dan lain sebagainya. Tanya sama orang yang punya anak, Bu, kenapa enggak ngaji? Budak, Ustaz, marotah. Jeung nutu boga budak-budak, cik, budak. Budak. cik budak, Bu pas ayah Agustusan nonton dangdut elektronan, bu ayah deningan budak <SILENCIO> budak matanya melongkak orang kabeh. <SILENCIO> ini ada di ayatnya wakanal insanulirab dihijadala untuk Allah itu banyak alasan subuh tunduh, duhur ripuh asar hoream, maghrib babelit jeng dunia terbalik diris isah redang tahajud pagujud jeng selimut, betul? jakat asa dibangsat mana ibadah yang tidak ada tanjakannya jangan merasa beriman kalau belum diuji Ustaz Epi bukan, bukan tidak mengindahkan pakaian serba salah orang membuat saya bersikap pakai gamis bu tempo hari ke masjid pernah dengan niat tulus tapi efeknya luar biasa kemana budak penek memakai baju pemajikan aduh <tuh> melak parema sok jadi jukut melak hadema sok timbul butut pakai gamis Disebut budak penek memakai baju pemajikan, pakai kopeh disangka rek kemana lebih, pakai kupluk pun masih dipersoalkan he kemana tukang pila, terus aku ngaji harus pakai baju renang muslim itu, ah, capek ah ternyata catet buat status pagi ini caption in the morning ya yeah. ya yeah. ternyata lelah itu disebabkan tidak lila. Tulis lelah PS Lilah hashtag Lelah itu gara-gara tidak lil. Kenapa sering mengeluh? Karena jarang Allah. Beda suruh ngepeknya seluruh hidup. Aslinak, tenang, tegang, sempat, sempit, pemicu, pemacu, kendala, kendali, mencintai, mencela, ya. Itu rubahnya prestasi-prestasi. So kemarin ada yang frustasi ya di gateway Cicadas ada dua saudara putri loncat saya patwakan nggak usah lah lebay uang lebih juga ngapain beli rumah di apartemen saya katakan gak perlulah nah usah ini si ganu ilfil itu tuh nah, gaya duit-duit abi lain masalah duit saya apartemen tuh kurang signifikan masalah sosial hiji uwe tukang cuanki dua maha tiluh hece popoe Opat mun liparem cape lempang Jinta tanga te wawuh Fasilitasnya so oke, okay. Ada kolam renang, tapi kan manusia nggak pernah puas Dibada kolam renang, enak kolam beton Ajleng. Ini orang bukan miskin ini Makanya tinggalnya di apartemen, punya duit Tapi money is not everything Money is not everything Uang bukan segalanya But no money everything is nothing Tapi terbuka duit, liur oge okay sih Cantik ganteng bukan prioritas untuk ter Bingkai terangkai kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, kamu minta gelis te ganteng. Tapi kan yang relatif. Maka tenang itu ada diingat ke Allah. Maka kenapa mengeluh? Karena tidak mang Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lil. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Cinta kita hanya menyatakan jarang menyatukan. Cinta kita hanya sebatas menanggalkan menjanjikan tanggal kapan kita nikah lalu kemudian meninggalkan cinta tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan tapi cinta harus mampu menunggalkan aku tambah kamu kita kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kan kita bisa membengkai kesamaan di kartu keluarga keluarga besar widiatama GR KKU, awai, pikiran teh tutup Sabtu itu nanaon sih nanaona nah. Gak apa-apa, cuman apa-apaan know what-what, but what -whatan. <SILENCIO> Kenapa Quran ini Susah masuk ke dalam hati Banyak penghalang, banyak kepentingan Tidak karena Allah, tapi karena oleh Oleh karena dan karena oleh-oleh -ole. Lelah Cari ridho Allah Nanti Allah ridhoi apa yang kau inginkan Cintakan rasa cintamu Kepadaku kata Allah Nanti aku cintakan kepadamu apa yang kau cintai Sebelum kau mencintaiku Aku cintakan kepadamu karena kau sudah mencintaiku utuh. Kita kejar bendanya, ya iyalah. Mending kalau dia mau sama kita. Hey babe, cop kejar. Siapapun yang kau ingin kejar sampai kau lelah mengejarnya. Tapi dia yang kau kejar tidak mengkonfirmasi pengerjaranmu. Ingat ada aku di belakangmu yang menunggu dengan rasa sakit ini. Kan yang paling kejar, yang paling capek itu ngejar bayang-bayang ya. Dia diam, dia diam. Ku berlari, ku terdiam Gitu kan Kita pergi, dia pergi Ditangkap, ga dapet Gimana caranya menaklukkan bayang-bayang? Dirmantan, maafkan aku yang dulu Udah tinggalkan itu Biarkan bayangan itu yang mengikuti kita Setuju? Ada secara syriah Menaklukkan keinginan itu dengan salat Masuk presisi semua Ketika saya mengejar makhluk Mengejar benda, mengejar keinginan capeknya luar biasa, ketika saya berbalik ke Allah, semua keinginan saya Allah kembalikan, istri saya kembali, rumah saya kembali itu yang materi-materinya hati saya kembali tenang hari ini, punten kenapa saya tidak berpakaian seperti ustadz layaknya, banyak amanah yang saya bawa dari kupluk sampai sepatu all item endorse. and I am ambassadors Man merek jajak Allaheh bener inallah janji Allah tuh bener cuma hati kita yang keras nggak mau kebenaran menerima kebenaran itu ragu kalau telaraifi ini Quran akannya di petunjuk satu kalau tidak ragu dua kalau ada potensi takwa Garut Bandung 60 kilo Bu Garut semendang 45 kilo itu petunjuk Diperlukan bagi orang yang mau kegak ke Sumed, bagi yang mau tidur, perlu nggak petunjuk itu? Nah. Reksare maca Google Map, Garut Bandung, nontrekimpi Garut. Orang tidur aja di bis lihat rambu rambut tangkorak, ada tulangnya. Kan nusare mak komen akhir rajinnya pemerintah tangkorak aja digambar, lain kerajinan teteh, tanda bahaya. Jadi bu catat, Al-Quran ini diperlukan syyki yang yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat selah dunia, al-lazina yu'minuna bil-ghaib Tapi kalau tidak ada taqwa dan meragukan, enggak masuk ke hati Maka Allah enggak suka diragu-ragukan Apa ayatnya? Wa inkutum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'atu bisuratim mim mislih wadau syahadakum mehdunillahi qudum shadiqin merasa benar tidak benar merasa merasa pintar tidak pintar merasa merasa cukup tidak cukup merasa merasa bersih tidak bersih merasa dua kali kajian langsung yang lain salah bidah haram makruh wah capek deh kenapa naon ngana naonan judgment, punishment dakwah itu mengajak bukan mengejek setuju dakwah itu merangkul bukan memukul dakwah itu membina seperti ini bukan menghina dakwah itu menyayangi bukan menyayangi dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi bare selfie dakwah itu mencintai bukan mendengki mendaki bukan mendengki dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor matan alamin tergesa-gesa, karena bangsa kita hancur dari keras hati lalu melahirkan sikap tergesa-gesa judgment punishment, bisa jadi orang yang kita anggap jelek, dia yang terbaik di mata Allah, contoh Umar bin Khattab dulu seperti apa yang akan membunuh Rasul Khalid bin Walid, peminum Khomr, ujungnya Allah tidak melihat masa lalu seorang, yang Allah lihat pertobatannya, dirmantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku haram jadah Sekarang aku stay on the track di atas saja Kalau dulu aku Edan, sekarang aku Adan. Kalau dulu aku Judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku buka orat, sekarang aku pakai jilbab. Cowok hijaber ini. Anak saya perempuan empat bu, bukan perempuan saya empat beranak. Anak saya perempuan empat. Jadi harus ngasih contoh ke anak mah paling sensitif kan perempuan mah kelihatan oratnya sedikit beban bapaknya di akhirat nanti kalau di kasih contoh nggak nurut susah ya orang Irian disuruh pakai baju bener tuh kita pergi dibuka lagi dibakar arat tuh karena pakai baju teh sampai ngurus nyuruh tentara tuh waktu ngebagi pakaian layak pakai ke orang Irian ditau dong ke senjata pakai pakaian ayat tentara mah dipakai. Wortelnya dibuka deh, genah-nah pakai maspiyon, murinya, potekanya. Nah kalau bapak rada kendala nyuruh ibu pakai hijab yang bener, minta telepon saya, nanti saya utus tentara ke sana. Berarti istri saya, istri kita, turunan Irian, ya. anak-anak saya perempuan semua. Nah tutup laurat munah ah ayah juga enggak eh ayah mah cowok tuh ah dilawan sama saya dikukup lu nya asalin ustad eh nurut tuh ayah aja pakai jilbab ajaklah nonton conjuring dua falak ya kepala kan pakai hijab sarinya teteh nggak malu sama falak falak aja pakai hijab hantu eteteh eh, masa kita enggak makanya rasa malu itu harus ditumbuhkan karena malu sebagian dari iman, hari gini Widya Tama ada kajian, kalian di kamar kos aja nggak keluar, nggak malu sama tiang listrik, yang listrik aja di luar, hari Sabtu nggak ada kegiatan, piknik rohani dong ke masjid Widya Tama dodo aja piknik kaleng aja ngumpul hongguan bu, tahu hongguan itu anaknya bukan dua, tiga kalau di selusuri, investigasi sejarahnya dia tuh bukan janda pak, jangan tertarik ke yang teteh-teteh di Kaleng Hongguan walaupun bule, dia punya suami suaminya di Kaleng Monde tentara Inggris yang kopeahnya jangkung itu karena tentara jarang pulang ke rumah tapi namanya bukan Toyib ya terus anaknya tuh tiga yang satu udah ngekos di Kaleng Nisin si teteh ya Tama. yang suka pakai sepeda tapi bibi bina di susu capnona Kaleng aja ngumpul, masa Widyata Ta ngumpul, malu dong sama kaleng. Kemarin ada wisata kulineri di Bandungnya dibuka sama Pak kami yang di Braga. Semua makanan ada, dua RBA, termasuk donat madu saya suka tuh. Ibu tahu donat madu? Enak banget, murah, enak banget, murah meriah. Ibu tahu donat madu? Ibu nggak malu sama donat, donat aja di madu coba. Ini madonat, dah ibu malahin donat tuh, cuman salut, salut sama donat, angkat top. Hari gini nggak kajian nggak gaol, yang masih di mall, yang masih di tempat hiburan, diskotik apapun itu, hmm, itu mah kekonoan zaman pre juga udah ada, yang kekinian tuh yang balik ke Allah, Jung yang nggak mau balik ke Allah semua juga akan dibalikin. Tapi sadar, sengaja atau tidak, baliknya. Maka am, apalah ya tantebarun al-Qur'an, am'ala kulubin akfaluhha, kenapa tidak mau baca Qur'an, padahal itu petunjuk bagimu. Karena memang banyak penghalang-penghalang. Maka surat al-aruf al 179, Ustad, baca pelan saya yang napsirinnya, yang nerejemahinnya. Saya kadang suka salut sama diri saya sendiri, enggak pernah bahasa belajar bahasa Arab, tapi ngerti gitu. Pinjem kursi boleh. Soh enggak tuh Ustadzainya. Wa laqad dharanna li jahannam makthiran min al jinni wal ins. Sungguh Allah siapkan dua tempat di akhirat, fa rikun bil jannah di ayat lain, wa fa rikun Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Bicara neraka, bicara ayat ini. Aku sediakan tempat li jahannama bernama jahannam Kasihron kebanyakan penduduknya Minal jinni wal insi Li bangsa jin dan manusia Bukan manusia atau jinnya Pertanyaannya manusia seperti apa? Lanjut Lahum kulubu la nabiha Punya hati tapi tidak fakih Tidak mau paham hatinya Ayat 24 surat Muhammad Banyak penghala Banyak prioritas tapi tidak bersekala disorientasi kehidupannya disangka hatinya bukan milik Allah sampai minta nangis masalah hati ini ya mencinta kamu membenci aku diam kamu pergi ya dimana ada cinta seperti ini kalau aku hanya punya hati hati itu untuk Allah bukan untuk makhluk Allah nggak mau masuk ke hati yang banyak makhluk di dalamnya keluarkan makhluknya masukin Allahnya ditenang tenang itu dengan satu cara ala bidiklilat mainul Kulub, dan Quran adalah az-zikro Penenang Sok lagi, galau baca Quran Aslina, sehagia ciri Pertama, galau, diarahin sama Ustad Baca Quran, pih, cerik. Menurut pih, mendinga Itu cerik dengan arti Biar bacanya signifikan Baca dong dengan artinya Banyak mana yang membaca dengan yang Tidak, banyak yang tidak Oke, barusan dibaca, banyak mana yang Membaca dengan yang mengartikan Bacaan mah yasin waqi'ah itu terin. Tapi jeng arti Lanjutkan. Banyak mana yang mengartikan, barusan diartikan. Dengan yang menafsirkan. Lalu memahami. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas mengamalkannya. Semakin volumenya teh, mengkerucut. Banyak mana yang ikhlas dengan yang kembali, maknai keikhlasnya kembali kepada Qur'an yang menyatakan ikhlas itu sendiri, sehingga sesuai Ikhlas yang kita maksud dengan ikhlas yang Allah maksud. Karena banyak ikhlas artinya sudah jadi nggak jelas. Ustaz sing ikhlasnya insyaallah ternyata terbayar. Itu kan fakta. Eh, kenapa di masjid ada kajian, ada di luar? Alhamdulillah, Ustaz. ya masjid eta abdi istiqomah. Istiqomah koma kagoda kudu ngaji, bener ter? Puasa balalontrang meh. Eh, ini orang oranssau, malah botram, bala kecerakan. salila ayat bulan puasa ustad abdi mata raka goda kunu puasa. Ayo ngaji, sien ria. Jika bener teteh ngomong teh, ayo ngaji, sien ria. Mana ngaji noe, ria? Komomun ngajinya, tengaji status, enggak ngaji. Ria kan? Tanukia, jermano bakah asup naraka, tanpa hisab teh. Maka lahum qulubun layabquna biha. Mereka diberi hati tapi tidak mau paham dengan hatinya. Lanjut. Sal. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Artinya dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kecicendola sebelum dikecicendokan. Bersyukur atas nikmat mata. Orang buta hafid Quran, kita buta hati sehingga Quran tidak hafid. Eh teh panon daging jadi. Reka garut lilir eh di Cianyur, coba gerak. Naiknya di Terminal Cicahep. Geek diuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sare. Ningali rambu-rambu, disebut pemerintah rajin, tangkorak digambar. Lilir eh di Cianyur. Comlak sangkek, nah di Terminal Cianyur. mata kita carikan koneksi subit. Pir nek nah ya di Cianjur, Ibu ke sini deh. Ibu kan punya mata, kan dia gerak. Di jiwirku konek Baca jurusannya Bandung Ci Anjur. Bandung Cianjur Bandung Garut, Bu. Bandung Ci Anjur. ada cara jadi. Ibu tadi di terminal baca jurusan dulu nggak, Ibu di dunia baca Quran enggak? Kenapa lilir ayo di neraka gitulah logika mah paham ya? Soca ada Jädi, vaikin, taadahabun, kamana, attu gaya. Rekitu, hirup teh. Sare, we Tuh bosen, te orok sare. Yang disarekin tuh udang-udang. Atau yang udang dimanian kunci teko. Jadi jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan agama. Kita yang jauh dari agama. Burung, kubu-kubu bahagia ketika terbang. Setuju? Makanya hati-hati, wahai kau burung dalam sangkar Sungguh nasimu malang berang Benar, ada yang hafal lagu itu? Neskolot berarti Cuma lagu bahagia Cacing bahagianya mana? Di tanah Ikan bahagianya? Di air Di air bu Percuma juga kolam kalau gak ada airnya Jika di Rio 11 dulu Ada di kolam kosong orang gila gini Jika keren ngebedakin, keren medan nunggelok Jika nevak lauk ya. Dokter kejebak itu nanya Dapet ikannya Jomlong nunggelok Dapet Berapa? Dua Jum nunanya. nunanya ni ini sangkalauk Ikan bahagianya di kolam Manusia Nggak bisa bahagia tanpa agama Ibu jangan lebay deh Hari Sabtu, Minggu nyo taman gemurin tanaman, dimainin tanahnya. Temu cacing, hmm, karunya cacing, jenuh murinya na tanah waeh. bubur kacang sok piknik kacang. Bubur kacang geleh, cacing paeh. Manusia cari bahagia keluar dari agama, mimpi keles. Kenapa? Vokalis Linkin Park bunuh diri. Kenapa? Good Kobain bunuh diri kenapa tokoh-tokoh dunia Leonardo da Vinci bunuh diri sekarang bu catat pak semua sahabat ranking tertinggi kematian disebabkan bunuh diri menunjukkan rating pertama 1 juta orang lebih setiap tahun melakukan aksi memutuskan urat nadi bernama bunuh diri saya kalau kecil anjur lewat Raja Manala kan? Ewe, sokkereenin yhä pari engaduogan. Ewe, canaustan nu engajelng, nu apue, banji jumping taritalian, nu liitingalken pamajikan, nu hutang teka bayar, nu susah move on dari mantan. Eh kan, yang paling berat agustusan hari ini kemarin, saya ikutan lomba ngangkat piring, berat, anak ngangkat piring dihajatan mantan. Ayangna ngabangin. Asli na, untuk boga iman ayangna bunuh diri. Sok, bu, ujian. Jangan meneen seberi, kalau belum diuji. uji. Sok, kalau mantan kita ngundang kita kehajatan pernikahannya, gimana perasaan kita? Hianati. Sebisa dirimu menghianati. Tuh, sakit banget. Nges, datang bukti kuat, keikhlasan, naik kena panggung. Kau mau nanggap dangdutan, Mang, ndas, mang. Jangan hanya di sana, turun datangi stand jupa-jupa aur -jupa, <SILENCIO> Sama enggak jejak Kan namun itu tidak terjewantahkan Teka terjemahkan bunuh diri Melongkacar ya The Mirror Nuka bayang mantan sedang honeymoon Ini bipolar Nama penyakitnya bipolar Masalah hati yang tidak terjawab Dengan agama Hanya mengambil keputusan dan jadi agama baru Ada komunitas, ketika seorang yang dicintai di poporitinya, digemarinya bunuh diri, dia mengambil keputusan bunuh diri juga, king cintanya. Maka almar umma aman, ahabat. Diberi hati tapi hatinya tidak mau memahami. Diberi mata, tidak mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Tafakkur tadabur. Satu lagi. Lanjutkan. Walahum aðanullā yasma'una bihā Dikasih telinga Tidak mau mendengar. Celi, kiripik, teteh <tuk> Minkä aja. Bentar, ya, saya buka dulu. Baik, enggak oren. Tuh, ini lapatnya lapat-lapat. Tadenein, kuntun. Bergilir kesana. Sama, semua potensinya lapat Allah. tahu enggak, yang ngasih telinga itu siapa? Muazzin yang menyeru, terima dengan telinga. Hayyallah, sholah, la, la, la, la, la, la, la, la, Ga ada daya, ga ada kemampuan, ga ada upaya, ga ada kekuatan kalau tidak diberi peringatan Karena banyak yang punya telinga tapi tak mendengar Lagu bimbo kan gitu Bermata tapi tak melihat Bertelinga tapi tak mendengar Celilemer tete. Bergunjing hampir tiap hari Ngeri kan? Ini ayatnya hiruplah tetaliti sebagai mata celi jengati potensi surat anahal tuju delapan syarat syukur itu potensinya tiga wallahu arojagum mimbutuni umahatik kublah taklabunah syai awa jalalukubus sama wal amso rawal af idalah ala kubnas syukurut gimana termasuk yang bersyukur kalau lupa fungsi mata telinga dan hati taliti mata telinga dan hati orang nggak teliti karena nggak menggunakan mata, telinga dan hati. Ngeri gak? Apa yang akan didapat kalau tidak syukur ya Allah? Dijekruk. Kalau enggak nyekruk tuh kan do, ya, Slack. Ayat slack Al-A'raf 9, ulaika ambalhum seperti binatang saja mereka. Malah lebih sesat daripada bina, binatang. Penyebabnya ulaika kajian, nggak buka ayat enggak lihat yang tersirat dan tersurat akhirnya terseret ngeringa tadi bu mc menyemangati apa kabar semua kalian hari ini Alhamdulillah oh lemes banget kata bu mc teh catatannya kalau mau ibadah tuh maksimal sarapan dulu maka bijak io di sini ngaji belum beres ngaji belum mulai dikasih konsumsi dulu kita bijak bisa karena untuk kajian ini harus punya kekuatan untuk menerima kenyataan kan dulu usahakan makannya yang berserat kenapa? karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga jangan lupa bahagia bahagia itu diciptakan bukan dicari neraka tercipta karena kita lalai nggak baca rambu, nggak kembali ke quran nggak ada kajian walaupun kajian yang dilihat siapa yang bicaranya ah oh, gak mau ah sama ustad itu mah iya semua juga sepita yang berjalan jangan ada pengkutusan setuju kalau Ustaz anda Ustaz evi tahu masa lalunya seperti apa, nggak mau dengerin kajian keren kayak gini, aku aja yang ditutup oratnya sama Allah oke baju, daya gitu di ceramahan nung pake selempak mungkul aliran naonde iya aliran cangcut iya ustad nung pake cangcut ceramah kuluhuallahu ahad demi waktu baru ngecapruk Allah, jangan-jangan sombong, jangan besar kepala habis ini helm <tik> undur makola, kola wala tandur man, kola, oh, udah selesai urusan ninja Hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe catur cik atau tertib ulah riwe kemana atau gaya menicuruk ni main kabatur padahal pulang mah masing mah masing dokter os, maot, olga saputra, wapat susisi milikiti, mati, teh selebriti urang selain selebriti hirup teranganzi okay. yusahkan de <laughs> benget takse <susu. laughs> kal an ambal hum maka rosu bersa ber, ber, apa berlindung kepada Allah penutup sebelum tanya jawab Allahumma ini aulubika min napsilat asba Ku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang pemin kol bilayah dari hati yang tidak pernah husuk Wa min du'a illa doa du yang tidak diijabah. Wa min ilmi la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu Quran. Kalau inni as'aluka ilman nafi'an, tuh tafsirnya tuh Quran. Ilmu yang bermanfaat, Rabbi jidni ilman warzuqni fahman, tuh Quran. Kalau inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan, tuh Quran. Allahumma manfaat nabi ma alam tanaw alim yanfa'una wa, wa, yan wa jinna ilman yanfa'una itu Quran Al-Quran al-Quran membaca Quran yang Quran. benar mau apa saya ma Qur'ana Quran tapi pas saya salah dah Quran Quran tidak ada ajaran perpecahan maka saya paham sekarang kenapa kita harus menguatkan bineka tunggal ika karena yang mayoritas di Indonesia adalah muslim sementara lihat Saudara kita minoritas Rohingya Myanmar, mereka tidak teriakan, mereka tunggal ika, naya mereka tunggal tenggel. Kurang mencit sapi itu mencit dulu rura keringa. Kalau tuduhannya Islam teroris, manya orok teroris, manya perempuan teroris, ini dinyatakan hoak. Yah baik, tunggu azab. Di surat Al-Buruz ayat terakhir, tidak ada siksaan kecuali mas kita terlalu nyaman jawab asa beriman kalau belum diuji al-aqsa sholat per 6 menit lebih dari enam menit ditendang lebih ditembak kita salat dikasih leluasa Masya Allah sholatnya cepatnya luar biasa Bismillahirrahmanirrahim wal asri pabunid ini Para syirin insalapiosin la dinama nu amil soliatipalahum anjurun wa irumammun gendengaran sama makmum juga makmum kompak antep-antep. Mendingan keun liladei atahiyatna pabeulit atayatu lilallahu salawat wa tayiba salam. Salawatullahi la Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana rasa syukurmu? Awas Allah ambil lagi kemerdekaan yang sudah kita dapat. Karena tidak bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya kajian. Karena Allah yang memberikan handbook untuk manusia bernama Quran. Beli mobil aja ada handbooknya. Beli motor ada handbooknya. Beli handphone ada handbooknya. Masa manusia diciptakan begitu saja. Terima kasih Widya yang mengadakan media untuk kita sadar Quran bahwa bagaimana mungkin kita selamat sampai tujuan di akhirat klak, mendapat surga yang penuh kenikmatan kalau tanpa guiding dan panduan bernama Quran. Sorry to say, ceramahnya enggak bisa panjang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya enggak dipanjang-panjang. Itu trikustari epi biar diundang lagi. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Oke? Okay. Oke, yang mau nanya? Boleh? Ibu, boleh dipasilitasi? Oke, okay, Pak? Tiga pertanyaan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suharsono pak. Suharsono, jadi sudah termasuk Manula. Jadi begini apa yang disampaikan ustadz tadi menarik sekali. Jadi ee, membahas masalah sulat al-A'raf tadi. Jadi pertanyaan saya begini pak. Kenapa sih orang islam itu, saya ini kan sudah Tiga-tiga ada hidup Pak. Tiga-tiga itu -tiga. mulai orde lama, orde baru, orde reformasi sekarang katanya. Kenapa orang Islam itu kok jalan di tempat ya? Tidak beranjak gitu. Sekarang lebih parah lagi. Artinya Islam itu boleh dikatakan sekarang ini kok banyak di, di apa istilah sekarang dikriminalisasi begitu ya ulamanya. Ya ini pertanyaannya apakah kita ini sudah tadi yang disampaikan sudah meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah? begitu Jadi kalau melihat tadi surat Al-Aqrof yang tadi disampaikan surat ayat keberapa tadi ini kalau kita 179 dan kita kalau kembali kepada Al-A'raf 96 apakah kita ini sudah apa ya, kalau di surat Al-A'raf 96 itu kan lau anak kura, kura, amanu, anu, takau, takau. Nah, nah, al jadi kita al ini sudah, sudah sudah tidak beriman dan bertakwa gitu. karena Allah Se sudah berjanji kalau di suatu kaum atau penduduk itu kalau iman dan bertakwa, insya Allah akan melimpahkan langit dari langit bumi. dan bumi ini banyak contoh-contoh di negara-negara yang betul-betul menjalankan syariat Islam Pak. contoh di Brunei, Darussalam misalnya terus di negara-negara yang yang syariat Islam kalau kita ini kan kadang-kadang saya malu Ustad. katanya kita itu negara muslim terbesar di dunia tapi Ustadz bisa melihat uh, di lapangan Pak. bagaimana sih sekarang contoh sampah aja ya sampah aja kita itu kadang mengerik. Saya tadi dari rumah ke sini ya, dia namanya sampah itu di sungai itu sampai penuh dengan sampah. Di mana Islam kita ini di mana? Katanya mayoritas Muslim. Siap. Jadi mohon ini pernyataan saya mungkin yang merasa apa ya kok Islam itu terbaik ketinggalan ya. Siap. Jadi mulai dari sosial ekonomi teknologi bisnis Siap. itu kita udah apa penyebabnya pak ya? Ya penyebabnya seperti jalan di tempat. Apakah kita ini sudah kena hadis rasul yang kita sudah termasuk bolongan tu, jubat, tu, tiga bolongan Siap. Tu, juali, ya. Siap. terima kasih Ustaz Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren nih, pertanyaannya deet tapi ngepret sedikit tapi nyubit ini fenomenal banget dan saya harus jawab dengan gentle, saya punya buku pak jadi bapak itu di samping pertanyaan, pernyataan juga jadi curhat curcol gitu ya Bapak-bapak, memang harus diungkapkan karena ini faktanya nyata di hadapan mata. Saya punya buku, namanya Das Kapital. Siapa yang ngarang buku ini? Karl Marx. Marxisme. Di halaman 112, Karl Marx menyatakan religion is ovium. Kenapa dia memutuskan jadi ateis dan tak beragama, tak bertuhan? Religion is ovium. Agama itu candu, racun, ovium bagi para pemeluknya. Why? There's not every minute practical life give to the light of your theory. Setiap menit, setiap detik, manusia beragama itu teori. Katanya anadopatuminal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bapak lihat sampah dimana-mana. Sumpah sampah. Oke, okay? berkembang baik sepertinya tapi... ...tidak berkembang biak. Seperti berkembang biak tapi tidak berkembang baik. Islam hari ini seperti makanan yang dicabik-cabik oleh orang yang rapar. Karena hubudunnya pak. Islamnya dijual. Pakai lebay, gagayaan, hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Layab kaum islam ilasmuhu, tidak lagi Islam kecuali namanya. Islam KTP, jadi sinetronnya. Saya yakin di surga nanti banyak KTP. Karena orang Islam nama. eueuh. Karena KTP-na Islam. Tukang bubur naik haji, tukang haji naik bubur ya teh. Layab quran illa rasmuhu. Tidak ada Qur'an kecuali jadi kaligrafi saja, tidak di hati lagi. Layab qahu nabiha al-Arab satu Lalu tidak lagi masjid kecuali bangunannya saja. Sampai ada satu hadis. Satu ketika ibu lewat masjid Tama, cucu kita bilang gini, dulu ayah, nenek, kakek ngumpul tuh kalau hari Sabtu di sana tuh, di sana tempatnya udah penuh sama rumput. Mereka mengadakan kegiatan namanya pengajian, nama ibadahnya salat. Berarti cucuk itu sudah tidak sholat kenapa Islam hari ini seperti jalan di tempat karena manusia sudah menghizrahi kitab suci hanya dijadikan alat sumpah jabatan ketika dan satu ketika Qurannya dijungjung tinggi tapi tidak diamalkan berapa ribu orang yang sudah disumpah jabatan dengan Al-Quran lalu ditendang ke penjara saya sering kesuka miskin bukan Quran yang salah Quran yang tidak diindahkan Dan ini harus palit, harus reverence. Ustaz ngomong gitu, dasarnya mana? Al-Furqan ayat 30. Nabi menangis tentang pertanyaan Bapak pun. Nabi merasakan kekhawatiran yang sama terhadap umatnya. Ustaz, baca. Biar tidak ada merah, jangan diterjemahkan dulu. Rasul dititipi sebuah ungkapan dari Allah... Ola oh, Rasul, katakan Rasul, Rasul berkata, Olu inni kaumit taho duha qur'ana mahjuro. Ya Rabb, sesungguhnya umatku sudah mengacuhkan quran, menghijrahi mahjuro. So, Artin lah baca tadi. Dan Rasul berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan al quran ini diabaikan. Cara ada tidak dibaca, Dibaca tidak dipaham, dipaham tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas, debatable, debat, tidak ada solusi, yang ada sensasi. Tidak jadi pot of solution, jadi fault of problem, ya jalan di tempat. Apa penyebabnya? Lokomotif, kemunduran Islam, hubut dunia. Saya sering dituduh, nyari ht, sakit hati kalau ada yang mau ngundang, Ust. Evi tarifnya berapa ya? Emang orang PL? Saku riling, tiru odong-odong. Sarepi kan lagi naik daun. Gue belum beli saru Saya nggak begitu ngehis. Tapi orang hisman yang tak kenal saya. Tong terjebak. Ada dari kalangan yang ekstrim. Jangan kau jual ayat dengan harga yang sedikit. Jangan kau marahi aku. Marahi jamaahnya. Kenapa bayarnya kecil? Ini kan masalah ekonomi Widya Jangan saling menuduh. Nah ini persoalan Pak Terjawab sudah. Al-Furqan ayat 30. Jadi penyebab mutlak kehancuran, kemunduran, jalan di tempatnya Islam itu bukan jumlah yang mayor. Tapi kuantitas uh, yang melupakan kualitas. Maka yusikul umamu antada'a kalatulilakwas atiha. Ketika akan datang satu masa dimana umatku banyak tapi seperti makanan yang dicabik-cabik orang yang lapar diparebutkan. Amin kilatin nahnu yaumaihdi ya Rasulullah. Maka jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah. Balantum yaumaihdi kathir. Saat itu jumlah kamu mayoritas. Banyak. Hanya saja ada ilat. Apa ilatnya? Al-Wahnu. Al wahnu ya Rasulullah. Hubud dunia. maut. Cinta dunia. Dan menakutkan kematian. Original dari Quran dan Sunnah. Wantun galeh te wantun lahgeleh. Tiditunah sakitu Nek satu lagi lah okay, dari akwat ada ada yang nanya lagi boleh boleh ihwan kembali ibu-ibu tuh rata-rata nggak -rata mau naros pengennya ditarosan sok wah ihwan wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum dari mana mas saya igar pak ustad dari universitas saya lihat dari itu sok atau mau nanya apa Sebelumnya Pak Ustadz izin menyampaikan sesuatu dulu Curhat so Alhamdulillah sering melihat kajian Pak Ustadz Di Youtube Pak Ustadz Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur Kalau Bandung punya Youtube Manjur ya So Apa yang anda lihat Tapi berhubung kerjaan saya di luar Bandung Jadi susah rasanya untuk bisa melihat kajian Pak Ustadz Secara live seperti ini Pak Ustadz Sudah lumayan susah rasanya Aku tambah kamu kami Yuk terus Tapi Alhamdulillah Pak Ustadz Sekarang Allah bawa Pak sendiri ke universitas Kita terus, di okay. ini. Terus mau dimengal kebana hubungan kita Masya Allah Pak Alhamdulillah Oke lanjut ke pertanyaan saja Pak Siap uh, Mengenai kedekatan dengan Al-Quran Yang Pak barusan bahas Mungkin uh, saya merasa Masih sangat jauh gitu Pak Dari kata dekat dengan Al-Quran Dan mungkin minta motivasi atau Seperti apa sih Pak Ustadz dulu jalan hijrah Pak Ustaz dan mungkin tadi Pak Ustaz menerangkan bahwa kalau saya tahu orang-orang tahu saya yang dulu mungkin geleh nggak bakal dengerin kajian saya gitu. Pak Ustaz bilang eh, apa jalan hijrahnya mungkin yang bisa menjadi motivasi buat saya pribadi karena jujur saya ingin lebih mendekatkan kembali ke Quran. Pak Ustaz tadi Pak Ustaz bilang bahwa jalan menuju apa bisa menghafal Quran itu bari apakah baru bisa tilawah saja, apakah sudah sampai ke tahap bisa mengartikan, mentadaburi sampai Kemengamalkan di kehidupan sehari-hari hmm. Saya pengen sampai ke tahapan ke bisa mentadaburi Dan bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari Pak Ustad Karena itu mungkin dari Pak Ustad Seperti apa dulu sih Pak Ustad Mungkin bisa menginspirasi kita semua disini yep. Semikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Life by process for progress Don't protest From to far Dari mana kemana Untuk siapa Life is never flat Kalo hidup ingin sukses, Jangan ngandelin kartu askes. Harus punya akses. Saya banting setir karena lelah. Al-Rahman. quran Al-Lakal Manusia diciptakan tuh untuk baca Quran. Itu bentuk sayang Allah. Gak dibiarkan begitu saja. kalau kita gak deket sama Quran, Gimana punya mapping, Punya Google Map, Punya WAIGI. Tersesat kita teresat lama dir mantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku belum syariat lihat kalian ahwat, rasanya tak kuat pengen ke minimart Belikan kalian coklat biar kalian ta tahu aku punya niat dan tekad sekarang Sorry bukan tabiat yang berubah akunya udah syariat nggak konvensional lagi siapapun ahwat yang memikat tak ku beri dia coklat karena aku udah syariat asal jangan lebih dari empat ku kalian seperangkat alat sholat <SILENCIO> my hijrah, my adventure untuk kembali ke quran itu tadi wahamah 24 banyak penghalang tapi akhirnya kalau kita denger tiap hari terbentuk araram biologis alhamdulillah buk, tahadus binikmah walaupun style saya gini burger kill, ngaji saya belajar tartil sama ustadede Walaupun saya saya meta, berusaha untuk merota. Saya hafidt bu, tapi jangan quran, ah bising sombong. Sama lagu tahu bulatnya di luar kepala. Itu yang Allah beri ke saya. Jadi kalau sekali dengar langsung hafal. Tahu bulat digoreng. Ini pembuktian saja. Nah mobil. Na katel dadakan 500-an, enta persian guri guri nyoi, guri guri nyoi, kaksi kertaa, jos yksi bin A, itu. <lipun> itu fakta. dengerkan tiap hari sama yang ada terjemahnya. Jadi tek tek tek tek, te langsung. Kayak kita dilatih te ke tempat itu tiap hari. Walaupun mati listrik ketika buang air besar, Oh, mau akan unbeut. Pasti kadinya. Atau kedaharlah. Aliran pret langsung kanumpan. Quran juga. Malah istri saya sering bilang ini, ah, kalau apa ngelindur tuh bahasa Indonesia. Na, ngigo. Ah kalau ngigo teh ama maca ayat we. Berarti kitu sapopoena." Innamal amalu bil khowatim. Ayat tukang roti. Roti suuk, roti keju, roti kacang. Kata brak kereta di garaj Ditalkin la ilaha illallah. suukna cena. Karena penting merutinkan kajian seperti ini teh biar terbentuk ararem biologis ahabul a'madaw Kalau pertanyaan ustad sejak kapan ustad mencintai Quran? Sejak saya sadar dari dasar yang lahir sabar. One day one ayat. Selesai sudah. Kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu, super sekali. Satu lagi lah, dimitirkan, nah, karena kita, Allah suka yang... Satu lagi, ini ada yang pesan Siap. sama saya, barusan. Katanya gini, kan kalau misalnya keundangan itu, diundang itu, eh tidak diundang, kita datang haram. Betul. Sama dengan hmm. mencuri, Bu. Iya, nah terus udah gitu saya ngundang nih ke pengajian, orang-orang gak mau kalau datang, soalnya gak, gak, gak dengar sendiri dari saya, jadi takut haram. <guluh> oh iya, itu salah pengertian. Makanya untuk hafal itu, tidak harus hafal. Yang penting paham. Kalau paham pasti hafal. Salah mengartikan. Kalau dengar kajian, tidak diundang pun datang. Maka saya kurang suka dengan internal. Sebenarnya itu umum. Kalau umum nggak mungkin dimunculin iklannya. Ternyata ini umum kan, walaupun tidak ada iklan. Maka tolong diumumkan. Jangan sampai MC, sekali deh kan biasa ngaos di masjid, biada Tama lu hadir di WA. Klasik itu mah. Sudah ibu kirim gambar ke Instagram saya, gak berapa, hari apa, jam berapa, di-upload set orang like, mandala alohorin, falamismu azri faidehi. Berapa orang lihat, lalu terajak, sejumlah itu pahalanya ini multi level marketing dalam Islam. Coba di di gimana gitu ya. Ustaz Epi kadang sok salut ke diri sorangan saya mah. Ya. Kenapa Ustaz Epi tarangna lega? Karena berpikirnya futuristik tau. Hal-hal yang nggak terpikir masalah. Kalau lihat wajah saya, wajah mana nih? Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Jadi ibu salah kalau nafsirnya gitu. Ibu nggak diundang, orang beriman pun. Mesti datang walaupun tidak diundang diundang, kenapa? karena satu frekuensi, satu resonansi jadi ketemu di frekuensi yang sama ini yang disebut silaturahmi ayinamu tahabu nabi mana dulu yang berkumpul dasarnya ruhu katanya, islam, bijalal silaturahmi, keren maka nanti sore, ada judul keren di kajian gapleh, gaul tapi soleh transdrio bandung, badan maghrib bersama ustad ee ustad epi dengan tema wae hirup teh itu keren banget. Lanjutan dari gombal golongan manusia abal-abal, yang sebelumnya itu apa sebelum gombal teh? dulu teh. pokoknya berseri lah. sega koping hoax, ya. mungkin itu saja. pas jam setengah sebelas kurang lima saya juga harus ke tempat berikutnya. terima kasih utama semoga aku tambah kalian jadi kami dan kita. tidak hanya bertemu di surga. Tidak hanya bertemu di dunia tapi bisa bertemu juga di surga walaupun tidak pernah bertemu di KUA ya Bu saya boleh menutupnya dengan pantun boleh Oke. ya berdoa dulu ya Allahumma, Allahumma. ya Allah, Allah. nawirku bener Nawir cahayai, cahayai hati setiap kami binuri, binuri. dengan cahaya hidayatika Petunjukmu, kama, sebagaimana? sebagaimana, nawartal arda, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya, samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Allahumma, ya Allah, ini aku a'udzubika. Berlindung kepadamu. Min ilbillai yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min kolbillai Dari hati yang tidak pernah husu. Wa min tasba. Dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min duain. Layustajabalahak. Dari doa yang tidak diijabah. Rabbi, Ya Allah, Ya Rabku Zidni Tambahkanlah kepadaku Ilman Ilmu Warzukni Dan rizkikanlah kepadaku Pahman Pemahaman Rabbana antina fi dunia Asana wa piahilaki Asana wa kina azarabannan Subhanallah Rabbika Rabbi ijati Masifun Assalamualaikumussalim Alhamdulillah Rabbi alamin Penutup Boleh dengan pantun Boleh Kacisitu melikopea sakitu wehah Aia tomat, aia ayat puteit, tamat, eih Jadi, boleh? Kaseke pondok, kaseke panjang Amrok ne dicisitu, rek pondok, rek panjang, daamplop neman sakitu <tuk> Alhamdulillahirrohbilalamin, jajakallah, herankasiron ja Evi Ibu-ibu, bapak-bapak Sekian kajian pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita tadi menyimaknya dengan senang, dengan rasa fun. Insyaallah ini tapi menjadi barukah untuk hidup kita semua. Mari kita sama-sama ucapkan hamdallah. alamin Sampai jumpa lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi diingat pesannya Ustadz Evi. Datanglah ke pengajian dan janganlah malas melangkahkan kaki. Sampai bertemu lagi hari Sabtu, minggu kedua di bulan yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin bila ada salah kata, salah ucap dan salah sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.